Terima kasih Bu Adiana Ria, juga apa yang namanya Pak Bud, SMS Audio, terima kasih. Abang SMS siapa, enggak ya. bareng ya. Hemang lagi syantin. A Fuß cantik, dir schieb mich Sudah Damai sayang. Sudah. tolong diberi pencerahan